Doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahitawakkaltu 'alallah La haula wa la quwwata illa billah Artinya dengan menyebut nama Allah Aku bertawakal kepada Allah, tiada daya kekuatan melainkan dengan Allah.